Assalamualaikum Saudara-saudaraun Berita Malam Medisi hari ini Selasa 28 Juni 2016 dibacakan Ardian Santri Dipi Dijaya temukan orok bayi dalam kardus. 4 desa di Luxmawe belum dialirkan gas rumah tangga. Dinas Kesehatan pastikan vaksin palsu tidak beredar di Langsa. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM.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 Fatul Ainiah, Gampong Payastui, Kecamatan Ulim Pidijaya, pada Selasa dini hari digegerkan penemuan orok bayi yang dibuang di dalam bungkus kotak kardus di ruas jalan Negara Banda Aceh Medan. Staf bidang pelayanan PMI Markas Pidijaya, Mukhtar mengatakan, temuan orok bayi berawal saat santri Darul Fatul Ainiah, Kampung Payastui, Kecamatan Ulim pulang dari sebuah warung kopi usai menyaksikan sepak bola Euro 2016. Tiba di belokan arah Dayah, sang santri tersebut melihat onggokan kotak kardus yang telah berbalut dengan kain. Karena penasaran kardus tersebut dibuka sang santri, ia kaget saat dilihat di dalam kotak kardus terdapat jasad bayi diduga berumur 6 bulan. Kemudian santri ini membawa orok bayi ke Dayah dan selanjutnya dilaporkan ke masyarakat Gampung Payastui dan diteruskan ke pihak kepolisian. Saat ini orok bayi telah dikebumikan oleh warga dan kasus ini Masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Sudarlun pihak perusahaan daerah pembangunan Loks Mame Memastikan kesiapan pekerjaan untuk bisa mengalirkan gas kepada 3.997 rumah tangga Di kecamatan Muara 1 sudah molor dari jadwal semula Awalnya mereka menargetkan upaya konversi kompor gas masyarakat bisa rampung pada akhir Juni Namun hingga saat ini, kesiapan hanya baru untuk 1.300 rumah. Padahal proses pekerjaan telah dimulai pada 20 Mei 2016 lalu. Saat ini 1.300 rumah yang telah teraliri gas berada di desa Blang Nalengmameh, Batupad Timur, dan Batupad Barat. Sedangkan empat desa belum teraliri gas yaitu Blang Panjang, Blang Pulo, Padang Sakti, dan Meriah manajer Gas PDP Oksmawe, Insinyur Azhari, menjelaskan, Saat gas sudah mulai bisa dialirkan pada pertengahan Mei lalu, pihaknya memiliki target pada akhir Juni seluruh rumah tangga yang memiliki jaringan sudah bisa dialirkan gas. Namun saat ini tim mulai diturunkan ke lapangan untuk melakukan konversi gas, pihaknya mengalami sejumlah kendala. Seperti ditemukan jaringan gas yang rusak sehingga harus diperbaiki terlebih dahulu. Walau demikian, pihaknya berjanji akan terus bekerja optimal di lapangan sehingga diupayakan. Akhir Juli mendatang, 3.997 rumah di Muara 1 sudah dialiri gas keseluruhan. Sudah lun, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Langsa, Syamsidar, memastikan Kota Langsa hingga kini terbebas dari peredaran vaksin palsu yang diproduksi di Bekasi. Menurut Samsidar, alasan kuat Kota Langsa terbebas dari peredaran vaksin palsu karena selama ini vaksin yang diduga masyarakat diberikan oleh petugas Puskesmas maupun RSUD. Vaksin itu langsung diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Aceh. Oleh sebab itu, masyarakat tidak perlu khawatir atau resah terkait temuan vaksin palsu di Bekasi. Pihak Dinas Kesehatan menjamin bahwa vaksin yang selama ini digunakan di Langsa khususnya untuk anak-anak, merupakan produk asli. Darlun, sejumlah masyarakat meminta pemerintah Aceh Barat Daya segera melakukan penertiban terhadap puluhan pedagang kaki lima yang berjualan di Jalan H Ilias, Belang Pidi, dan sekitarnya. Pasalnya, aktivitas jual-beli para pedagang di badan jalan tersebut mengganggu para beguna jalan yang melintas. Menurut Nazir, seorang pedagang sayur di lantai 2 Pasar Belang Pidi Pasca dilakukan renovasi pasar sayur pada 2015, para pedagang sayur pernah berjualan di pasar tersebut. Namun beberapa hari kemudian, dengan alasan sepi pembeli, para pedagang kembali turun dan berjualan di badan jalan. Karena itu ia meminta Disprindakob dan UKM segera memindahkan para PKL yang berjualan di jalan asalnya para PKL ini sangat mengganggu lalu lintas, terlebih jika ada mobil dan angkutan yang melakukan bongkar muat barang di badan jalan. Sementara itu, Kepala Disperindakob dan UKM Abdiya, Dr. Andes Sulaiman, mengatakan pihaknya telah berupaya melakukan penertiban, namun masih ada pedagang yang membandel. Penertiban dilakukan selain untuk menghindari terjadinya kemacetan juga untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada pedagang dan para pembeli. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Seudarun pengecoran lantai jembatan Kerum Pedada yang jebol di lintas Nasional Medan Banda Aceh, Kecamatan Pedada Biren, pada selasa dini hari mengakibatkan arus lalu lintas dari kedua arah mengalami kemacetan total selama tiga jam. Dari pantauan di lokasi, antrian berbagai jenis kendaraan mencapai 3km dari arah Biren, sementara antrian kendaraan dari Banda Aceh relatif sedikit. Bahkan para pelintas dan penumpang bus harus menyantap sahur di lokasi macet. Kendaraan baru diperbolehkan melintas setelah 3 jam lebih. Arus lalu lintas dari arah Medan ke Banda Aceh dan sebaliknya macet total karena jalan dan jembatan ditutup. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, puluhan anggota kepolisian dari Polres Biren, petugas dinas perhubungan serta anggota TNI, menjaga ketat ruas jalan di jembatan Rangka Baja. Waka Polres Biren, kompol siswa Rahadi Chandra, yang mengkoordinir langsung pengamanan penutupan sementara lintas jembatan itu mengatakan buka-tutup lintas nasional di jembatan pedada untuk memberikan kesempatan kepada pekerja melakukan pengecoran lantai jembatan yang rusak sejak beberapa waktu lalu. Sudarlun Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Gayulus tahun ini mengembangkan tanaman jagung hibrida Seluas ratusan hektar di sebelas kecamatan Program tanam jagung ini bersumber dari APBK dan APBN 2016 Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Gayulues Nopal SP mengatakan Seluas 300 hektar tanaman jagung hibrida jenis bibit pioner Akan dikembangkan di tujuh kecamatan Yaitu Belang Kejeren, Belang Pegayon, Dabun Gelang, Kuta Panjang, Belang Jerangu Teranggun, dan Putri Betung dengan sumber dana APBK 2016 senilai 15 miliar lebih. Sedangkan untuk kecamatan lainnya yakni Rikib Gaib, Tripejaya, Pantan Cuaca, dan Pining akan dikembangkan tanaman jagung melalui bantuan yang bersumber dari APBN. Hanya saja luas lahannya belum ditentukan. Nopal mengatakan tanaman jagung merupakan salah satu komoditi unggulan baru di kabupaten yang dijuluki negeri 1000 bukit tersebut. Bahkan tanaman jagung telah digalakkan melalui program Gerakan Masyarakat Petani Sejahtera yang dibentuk Bupati Gayolos Ibnu Hasyim. Saat ini daerah penghasil jagung terbesar di Gayolos berada di Blangkejeren Putri Betung, Belang Jerangu, Kuta Panjang, dan Belang Pegayon. Sedarlun sebanyak 2.315 keluarga sangat miskin di Kabupaten Aceh Baradaya menerima bantuan dana program Keluarga Harapan tahap 2 tahun 2016. Bantuan perlindungan sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan anak-anak disalurkan 3 kantor pos sejak 28 hingga 30 Juni. Koordinator PKH Abdiya Indra Pratama mengatakan bantuan PKH tahap 2 menyerap anggaran 937,358 juta. Bantuan PKH tahap 1 telah disalurkan Maret lalu dengan total anggaran 2,104 miliar rupiah lebih. Jumlah yang diterima setiap KSM tahap 1 lebih besar nilainya karena ditambah bantuan tetap 500 ribu per KSM. Indra Pratama mengatakan PKH adalah program dari Kementerian Sosial di bawah Dirjen Perlindungan Sosial dan Keluarga. Program ini memberikan bantuan tunai bersyarat kepada masyarakat bagi keluarga sangat miskin yang sesuai dengan kriteria data kemiskinan dari BPJS. Menurutnya program tersebut dalam rangka meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan bagi KSM penerima manfaat PKH. Tujuannya mengurangi angka kematian bayi, gizi buruk serta kualitas pendidikan anak yang lebih baik Dar ini serambi Tanjung permaikiian berita malam edisi Selasa 28 Juni 2016 berita pagi seram Bfm bisa anda dengarkan kembali pukul 700 Waktu Indonesia Barat berita malam ini juga bisa anda akses di situs internet www.srambfm.com follow juga Twitter atram Bfm. Dalun wassalam